Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wali saya Taufik Laham hadir untuk anda Bersama pengkaji kedokteran Nabi Tibun Nabawi Terhadi Muhammad Ali Taha Asagaf Baik, Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah. Bisa berjumpa kembali <laughs> yeah. untuk uh, Pada setiap Selasa Rabu Pekan kedua dan keempat yeah. Tema InsyaAllah. kita adalah uh, Al-Quran sebagai obat Karena orang yeah. menganggap uh, Sakit obatnya ke dokter atau yeah. herbal. Iya. Yeah. Nah, ternyata di dalam Islam uh, Al-Qur'an juga bisa sebagai obat. Mungkin salah satunya uh, bukan obat ya ketika kita marah, berwudu yeah. atau uh, ketika uh, untuk melakukan sesuatu supaya terhindar baca Al-Qur'an seperti itu. Apakah ini bisa yeah. di silakan Pak Dokter. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala was salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabi azmain amma ba'du. Ya Pak Taufik. Jadi uh, Quran sebagai obat. Mm -hmm. ya. Jadi orang kan kadang-kadang kalau uh, mengira-ngira ya, mengira-ira ya, bahwa obat itu harus berupa fisik ya. Iya. Yeah. jadi bahan yang dimakan ya, diminum mm -hmm. dan sebagainya. Iya. Ya. Tapi sebenarnya Al-Quran sendiri mempunyai manfaat yang besar mm -hmm. sebagai obat. Mm -hmm. ya, jadi saya akan uh, jelaskan di sini. Ya, ini dasarnya adalah nombor satu uh, yang pertama adalah dalam Quran surah Yunus ayat 57. Awwadu bilah ya ayuhan nas kotja atku mau aydotun merabbikum wa shifa ul dimafis sudur wahudau warahmatulil muminin. Artinya bahasa sekalian manusia telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Maksudnya Al-Quran. Hmm. Dan penyembuh bagi penyakit. Penyakit dalam dada. Ya, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hmm. Khusus bagi orang yang beriman. Hmm. Ya. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi obat kalau orang itu beriman. Ya, seorang beriman. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran uh, Surah Al-Isra ayat 82. Al-Quran Surah Al-Isra Buat nunas ziluh minal Qurani mahu ashifau warahmatulil Mukminin. Walaiyazidudzalimina illa kasara. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah orang-orang yang zalim mendapat sesuatu pun darinya kecuali kerugian. Hmm. Ya. Ya, orang yang zalim itu siapa? Orang yang zalim itu adalah dari kelompok uh, munafik dan kafir, orang-orang kafir dan munafik, hmm, hmm, hmm. ya. Nah, ini Quran surat Al-Isra ayat 82 menjelaskan seperti itu, ya. Nah, bagaimana Al-Qur'an sebagai obat? Jadi yang pertama, kita punya keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Hmm. Ya. Sebagai kalamullah, ya tentu kita tidak akan uh, memperbincangkan mengenai manfaat ini dan itu. Hmm. Kita iman sepenuhnya. Hmm. Bahawa Al-Quran itu adalah sesuatu yang agung. Kitab hmm. suci satu-satunya. Kitab suci yang masih ada saat ini. Hmm. Ya. Nah, uh, Akan tetapi. Jadi andekan ya, andaikan Al-Quran itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Kecuali hanya sekedar kitab suci saja. Hmm. Itu kita sudah merasa cukup dengan Al-Quran. Ya, karena dalamnya ada banyak petunjuk-petunjuk. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran sendiri menegaskan kehadirannya. Ya. Yang pertama sebagai pemberi peringatan. Mm -hmm. Ini seperti dalam Quran Surah Al-An'am ayat 19, ayat 90, 92, 130 ada di situ. Dan Al-A'raf juga mm -hmm. ya. ayat 2. Kemudian yang kedua sebagai pemberi berita gembira. Dalam Al-Quran juga dikatakan dalam surat Al-A'raf dan surat Yunus ya. Al-A'raf ayat 8, 188 dan Yunus ayat 2 Kemudian yang ketiga sebagai ibroh uh -huh. ya. Jadi uh, sesuatu yang patut dicontoh atau patut dihindari uh -huh. Ini seperti dalam uh, surat ar raat ayat 6 dan An-Nur ayat 34 uh -huh. Kemudian yang keempat sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil uh -huh. Furqan ia ya, ini dalam Quran Surat Al furqan ayat satu. Mm -hmm. ya. Kemudian sebagai pelipur hati, yeah, ya, penenang ya, ah, pelipur hati. Jadi uh, dengan berzikir hatimu akan tentram kan? Allah bilikirilah tadmainal gulub. Di sini maksudnya zikir itu kan mengingat-ingat Allah, mm -hmm. bukan hanya membaca uh, uh, apa namanya dzikir-dzikir yang Biar yang ngasih. statis ya mm -hmm. yang ada bukan, tapi lebih dari itu mengingat Allah. Dan tidak ada jalan mengingat Allah yang lebih hebat Dari membaca dan mengkaji Al-Quran hmm. ya. Kemudian juga uh, Sebagai obat dari penyakit yang ada di dada hmm. Seperti tadi saya sudah bacakan Yunus ayat 57 hmm. ya. Kemudian juga obat uh, bagi semua penyakit ya, Kecuali bagi orang yang kafir di Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 Yang hmm. tadi sudah saya baca Nah penyakit ini ada penyakit fisik jiwa sosial spiritual. Apakah Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit fisik? Bisa. Contohnya Nabi Ayub, mm -hmm. Ya kan? Pada waktu uh, Nabi Ayub sakit. Kemudian berdoa minta kepada Allah kan. Mm -hmm. Anni masannya duru wa anta arhamur rahimin. Ya, kemudian Allah memberikan petunjuk dan memberikan obat hmm. melalui air ya, hmm. dengan suruh mengetukkan kakinya kemudian keluar air dan menggunakan air untuk minum dan mandi sehingga Nabi Ayub sembuh. Hmm. Ya. Ya, ini kenapa semua ini bisa terjadi karena kesembuhan datangnya dari Allah. Betul, ya. Kemudian yang keempat ya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ya. Yang menyatakan bahwa semua penyakit bisa disembuhkan dengan Al-Quran Ini beliau uh, berbicara begini bukan sekedar main-main hmm. Tapi memang sesuai dengan pengalamannya Pernah suatu ketika uh, beliau ini pergi ke Madinah Kemudian sampai di sana menderita sakit dan tidak menemukan tabib hmm. Kemudian mengambil air dan membacakan fatihah ke, ke air itu dan meminumnya Dan mengusap-usapkan ke badan hmm akhirnya sembuh. Mm -hmm. ya. Nah sejak itu uh, beliau selalu setiap kali uh, mengobati pasien selalu memberikan doa doa ya, kepada pasien dan membacakan Al-Quran. Mm. Ya. Kemudian juga ya uh, bagaimana nih mekanismenya kok bisa begitu? Yeah. Ya. Betul -betul. Caranya gimana? Kok tiba tiba bisa uh, menyembuhkan ya? Yang pertama adalah bahwa sebetulnya otak manusia itu adalah pengendali dari semua uh, proses yang ada dalam tubuh, mm. ya semua itu kendalinya di otak, yeah, yeah. termasuk mengatur hormon, pengeluaran, instruksi untuk uh, apa namanya uh, mengedipkan mata, refleks mm. dan sebagainya itu semua di otak. Makanya mm. kalau orang otaknya udah rusak <laughs> dia mati, tidak <tut> <tut> bisa apa-apa ya. Jadi itu otak, ya. Kemudian di negara-negara maju juga, itu sekarang banyak orang-orang yang mempelajari kekuatan pikiran dalam penyembuhan penyakit. Hmm. Itu yang disebut sebagai mind power. Hmm. Ya, Jadi di antaranya, contohnya dulu saya pernah ceritakan juga di radio ini. Uh, orang yang merasa badannya sakit semua, badannya lemah, ya dia disuruh membayangkan ketika dia dalam keadaan sehat dan bugar. Hmm. Baru keluar dari kamar mandi segar Menggunakan parfum wangi sekali ya mm -hmm. e, Kemudian Dia keluar dari rumah udara sejuk ya, Sinar matahari menyapa Di pagi hari mm -hmm. ya Dia suruh membayangkan itu Maka orang itu dalam tempo singkat dia akan menjadi segar Padahal hanya membayangkan saja Iya ya. Ya. ya Itu kekuatan itu kekuatan otak itu main power mm -hmm. ya, Sehingga di sana sekarang itu Sudah banyak orang-orang yang menjalankan Sistem pengobatan seperti itu mm -hmm. Ya Kemudian Al-Qur'an juga menyebutkan dalam Qur'an surah Al-Fatihah sebagai orang mukmin kita tentu kita percaya benar semua yang ada di Qur'an itu pasti benar tidak mungkin ada kesalahan mm -hmm, karena itu kalamullah ya. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an sendiri juga dikatakan dalam surat uh, Al-Fatihah ya ayat 29 ya mengenai tanda-tanda bekas sujud mm -hmm. simahum fi wujuhihim min atsari sujud mm -hmm. ya. Jadi, tanda-tanda bekas sujud itu adalah sikap tawadhu. Orang yang gemar bersujud, itu dia akan tawadhu. Jadi, di kalangan manusia dalam pergaulan, itu dia tidak mau terlalu menonjol dan sebagainya. Mm -hmm. Itu berarti dia sudah benar-benar ya. Nah. nah, kemudian juga di dalam ayat itu digambarkan bahwa orang yang uh, mengikuti petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW, itu bagaikan tanaman yang bertunas kuat tegak lurus di atas pokoknya, mm. istiqomah, ya mandiri, mm -hmm. uh, tentunya sehat juga badannya. Oh, yeah. <laughs> Jadi ini oh. <laughs> ini manfaat dari apa namanya keimanan dan uh, yang digambarkan Alquran ya. Mm -hmm. Kemudian juga penelitian medis ya membuktikan bahwa mereka yang kuat keyakinan keimanannya kepada Allah akan memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan mempunyai kemampuan penyembuhan yang tinggi. Silakan baca buku saya. Saya ada uh, tahun 98 itu saya bikin buku bersama-sama dengan beberapa uh, dokter ahli di Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Hmm. Bukunya itu berjudul Sakit Menguatkan Iman. Terbitan dari uh, Penerbit Republika. <tuh> Jadi di situ kita jelaskan secara medis, aspek medis dari penderita ee uh, kanker. Mm -hmm. Tapi di samping itu juga bersama-sama menulis dalam buku itu juga ada uh, beberapa orang ulama ya, kiai uh, apa yang mengisi juga di situ dan dia memberikan pemahaman tentang sakit itu. Ya, dan itu kalau dibaca, insyaallah akan membantu juga menguatkan mm -hmm. fisik ya. Kemudian juga keyakinan kita bahwa semua anjuran pengobatan dari Rasulullah SAW itu selalu dimulai dengan pembenahan iman. Ya. Jadi uh, Rasul sendiri juga selalu uh, Memberikan contoh demikian Jadi bukan semata-mata sakit A Diberikan obat B bukan hmm. Oleh karena itu saya juga berharap Dari mereka yang praktisi Tibu Nabawi ya, Jangan berpikiran bahwa sakit A Obatnya B Sakit C obatnya F Ya Tidak Tidak mesti demikian gitu. Jadi uh, pada dalam praktek kita Itu tidaklah kita utamakan dulu untuk memberikan apa namanya uh, Membangkitkan keimanan Dan menata mm -hmm. ya uh, Mental dari uh, pasien ini mm -hmm. Mental patternnya, pola mentalnya Ditata dulu, mm -hmm. baru kemudian Obat-obat itu mm -hmm. ya. Penyembuhan dan, dengan Al-Quran itu adalah untuk semua Penyakit ya, karena pengalaman saya Bahwa membaca dan mengagungkan Al-Quran itu adalah langkah awal dari penyembuhan Jadi kalau kita sakit Ambil Quran, baca Quran Ya Nah, tentunya uh, tidak membaca sebagai beban Tapi membaca sebagai rasa rindu kepada teman Betul. Ya, Karena kerinduan kita, kecintaan kita kepada Al-Quran Itu nanti Al-Quran akan menemani kita di akhirat InsyaAllah, insyaallah ya. Allah. Nah, Jadi uh, kita baca itu Nanti akan meringankan uh, penderitaan kita hmm. ya. Kemudian Rasulullah S.A.W. juga memerintahkan sahabat beliau Yang sakit mata Untuk melihat mushaf Hmm hanya melihat saja dikatakan oleh Nabi, bisa menyembuhkan sakit mata. Apalagi kita membaca, ya. Apalagi kita menghayati, artinya, ya. Apalagi kita melaksanakan isinya, ya. Kemudian juga, eh, sebagaimana yang dikatakan oleh Sheikhul Islam Ibn Taimiyyah, ya, rohimu yang mengatakan bahawa salah satu penyebab sakit adalah pengingkaran terhadap ajaran Allah dan Rasulnya hmm. dan itu makin hari makin kelihatan uh, manusia sembuh karena Al-Quran yeah. tapi manusia bisa sakit uh, kalau tidak dia tidak mengikuti, Quran iya, dan, dan, tidak mengikuti uh, anjuran Al-Quran itu yeah. Hmm. Yeah. dan itu kita lihat terus makin hari makin kelihatan kita lihat hmm. Ada penyakit ini, muncul lagi penyakit ini Tapi orang kan selalu mengatakan Oh itu biasa, flu babi Oh biasa, flu babi mm -hmm. itu nah, Coba nanti, kan Allah itu maha kuasa dan maha Bukan, perkasa betul. Ya. Nah, Nanti akan datang lagi Akan datang lagi Makin kita menolak ya secara halus Itu kan menolak halus itu. Yes. Makin Allah akan berikan ujian yang makin berat kepada kita mm -hmm. Jadi kita terima itu sebagai peringatan juga mm -hmm. Dan kita harus memperbaiki diri mm -hmm. ya. Ya, Jadi uh, begitu Tadi juga saya sudah jelaskan mengenai Ibnul Qayyim Rahimahullah juga yang Setiap kali pengobatan selalu menyertakan doa-doa hmm. Dalam pengobatan, di dalam air dan sebagainya Dan ini sesuai dengan sunnah Apa yang diajarkan oleh hmm. di Rasulullah SAW Bahawa beliau juga mempraktekan pengobatan Dengan uh, menggunakan membacai air Ya dan diberikan kepada cucunya, pernah terjadi hmm. begitu. Dan Rasulullah menganjurkan orang-orang untuk melaksanakan itu juga. Hmm. Ya. Gitu. Baik, <coughs> baik sahabat TSFM, kita akan buka untuk uh, kesempatan Anda sahabat yang bertanya melalui SMS. Belum saya sebutkan nomornya, sudah ada uh, berapa ini? Ada 12 ya, kalau tidak salah. Ya. <laughs> baik, di 0817195955 Well, telepon mungkin mudah-mudahan mencukupi nih karena maghrib hari ini jatuh pada pukul uh, 17.48 menit. Baik, ini tidak ada namanya <coughs> dengan uh, siapa ini Pak Dokter? Saya punya keponakan umur 9 tahun, laki-laki. Keponakan saya itu di ronsen paru-parunya ternyata terkena flek. Kata dokter harus mengkonsumsi uh, apa? Apa ini? Kata dokter harus mengkonsumsi obat. Apa uh -uh. bisa hilang uh, flek tersebut dengan anjuran dokter untuk mengkonsumsi obatnya itu? Iya. Ya jadi kalau mungkin flek ini apakah yang dimaksud TBC atau gimana? Uh -huh. Saya tidak uh -huh. tahu ya. Uh -huh. Jadi bisa macam-macam kan. Flek itu kan gambarnya aja flek, uh -huh. ya gambarnya ronsennya gitu uh -huh. ya. Ya, insya Allah bisa, bisa sembuh kok. Uh -huh. TBC itu bisa sembuh. Uh -huh. Uh -huh. Ya, itu harus kan? rutin selama 6 bulan minimal ya. Ya, kadang-kadang sampai mencapai 1 tahun ya. Oh. Jadi begini, selain menjalankan obat dokter, silahkan minum uh, apa Pak? Kan saya sudah sering Pak ya. <laughs> <laughs> Pak Taufik lupa lagi nih. <laughs> Kamu saya nggak saya bawa nih Pak. <laughs> Jadi minum aja wedang jahe Pak. Minum jahe. Nah wedang jahe 2 kali sehari, terus sama uh, minum ini apa namanya jus mengkudu. Mau mengkudu? Nyaah, 15cc pagi, 15cc sore. Kalau enggak ada jus mengkudu, dalam kapsul juga tak masalah. Boleh. Oh boleh ya? Kalau kapsul mengkudu itu, kalau yang besar itu, itu sekali minum dua, hmm. dua kali. Jadi minum kapsul mengkudu dua, hmm. kemudian dicampurkan dengan satu gelas uh, apa air. nama? Bukankah air? Oh justru. Uh, ano wedang jahe. Wedang jahe. Ya, ya. ya gitu ya itu insya Allah bisa membantu lah membantu mempercepat sholat dan di samping itu kalau orang penyakit TBC tingkatkan daya tahan tubuh itu nanti akan uh, membantu mempercepat penyembuhan mm -hmm. ya mm. baik uh, kemudian ini dari titi di Kalibata Pak Dokter anak uh, saya sedang sakit panas kadang-kadang badan saya menggigil kedinginan Ya yeah. <laughs> Ini nanya apa apa ini ngasih tahu nih ya. Yeah. Oh, iya. Maksudnya obatnya apa <laughs> gitu ya? Uh, ya yeah. kalau panas ya. Yeah. Yang penting sekarang gini loh. Di, dilihat dulu karena sekarang ini kan lagi musim DHF ya. Yeah. Yeah. Uh, apa namanya? Uh, apa namanya demam berdarah mm -hmm. ya? Yeah. Demam berdarah tinggi. Dengan adanya musim demam berdarah ini, pastikan dulu panasnya apa karena itu apa tidak mm -hmm. gitu. Nanti kalau misalnya saya kasih saran, terus uh, apa noya nah. hanya mengikuti saran saya aja, padahal ada penyakit lain yang tidak mm -hmm. ini kan nanti kesian juga. Mm -hmm. Jadi pastikan dulu sakitnya ini sebenarnya apa gitu. Mm -hmm. Karena panas dingin itu bisa macam-macam. Ya, ya. Ada batuk apa anda, hmm. ya kan? Hmm. Kemudian ada diari apa anda, ya kan? Hmm. Kita bisa harus, ce harus cek semua lah. Mual atau tidak? Gitu nah, ada ya. mual apa anda, ya, gitu ya? Nah. Jadi ada pilek apa tidak? Ya, sakit betul. kepala ada tidak, gitu? Hmm. Sakit perut, ya? Hmm. Jadi uh, masih banyak pertanyaan yang oh. Ano. Jadi saran saya segera ke dokter Kalau anda ke puskesmas juga boleh. Nanti perlu diperiksa lab darahnya dulu, hmm. dipastikan nih kira-kira apa sakitnya. Nanti kalau sudah pasti sakitnya boleh tanya nanti. Insyaallah obatnya bisa kita kasih saran. <laughs> Baik, yeah. terima kasih untuk Mbak Titi. Semoga lekas sembuh dan sabar. Yuni di Cawang, Pak Dokter radang tenggorokan. Ini yeah. ini juga banyak nih radang <laughs> tenggorokan karena <laughs> uh, apa uh, kepala berat, yeah. badan pegel-pegel itu juga diantaranya dok ya yeah, yeah. tenggorokan. Titi. Apa pak obatnya? Pak? <laughs> Ini kan saya berharap sebetulnya lama-lama Pak Taufik bisa siaran kan <laughs> Ya jadi uh, Tiga jari uh, Apa namanya Temulawak mm -hmm. eh, jahe, jahe maaf jahe eh, Tiga jari temulawak mm -hmm. Kemudian tiga, uh, satu jari uh, Lengkuas jahe, temulawak, lengkuas Lengkuas. diiris-iris dimasak dengan e, 500 cc air sampai tinggal 250 hmm. kemudian tambahkan Maru. 250 cc madu hmm. diaduk hmm. ya diminum 3 kali sehari a 2 sendok makan 2 sendok makan Aa, ah. itu aja, hmm. itu insyaallah nanti e, bisa membantu hmm. ya baik Eh, kita buka untuk telepon eh, yang pertama karena sudah lama kita sudah pernah buka telepon Bapak dokter. Ya, silakan. Halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan dengan Mbak Fitri. Mbak Fitri di mana Mbak Fitri? Di Cilandak. Di Cilandak. Boleh tahu usianya? Eh uh, saya 32. Mhm. Uh -huh. Berat badan? Berat badan saya uh, 45. Tinggi? tinggi 150 iya silakan pertanyaan dengan pak dokter iya Assalamualaikum Pak terkeren selang tolong iya ini saya sudah deh lihat nih edarannya kalau hmm. mau ada ini ya hmm. mau ada pelatihan ya Oh yeah. Uh, yeah. ya. Insyaallah kalau kita bisa hadir nih Pak ya. Saya yeah, nah, yeah, tertarik sekali itu mudah-mudahan pada waktunya yeah. saya bisa ya. Uh, yeah. Ini saya mau tanya eh total umur saya yeah. usia 79 tahun. Yeah. Saat ini menderita kanker paru. Yeah. Dan kemarin terakhir dirawat di rumah sakit ternyata sudah kena kedar ususnya sebelumnya itu, oh, yeah. ya, setelah di situ itu ada sudah terkena di ginjal di kantung kemihnya, kemudian lagi mm -hmm. di livernya dan sekarang dia terus di rumah dan itu tidak bisa apa ya sudah sudah tidak bisa kontak dengan putra putrinya, masuk oh. makanan pun sudah sulit gitu Ya, yeah. uh, ya bagaimanapun ya setiap penyakit kalau obatnya kita tetap optimis. <laughs> <Yeah>. <laughs> ya, ya yeah. bagaimana uh, menurut pak dokter untuk eh, supaya kita bisa bergerak sebagai anak-anaknya gitu. Yeah. Karena berbagai usaha sudah kita usahakan ini dia. Yeah. Uh, kemudian lagi dari uh, medis alternatif kita sudah usahakan. Ya, yeah. yeah, tapi. Uh, mungkin Allah memberikan jalan yang terbaik untuk ibunda. Ibu yeah. mohon sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya. Wah ini saya dikasih ya noni teka-teki berat ini ya. <laughs> <laughs> Umurnya sudah 79 puluh yeah. ya, sudah tua. Kemudian Penyakitnya paru, uh, kanker paru hmm. sudah menyebar kemana-mana ya. Hmm. Apalagi kalau kanker paru menyebarnya sudah sampai ke kandung kemih itu sudah jauh sekali. Jadi hmm. ya kan berarti ya memang sudah harapannya tipis di dalam kalkulasi medis hmm. ya. Ya tapi sekarang uh, masalahnya juga makanan tadi sulit juga masuk ya. Hmm, betul. Nah, tapi ya tetap kita usahakan uh, uh, pertama ya. Uh, kita kan sekarang gini, saya sering menjelaskan kepada pasien ya, uh, karunia terbesar yang kita terima ya itu apa? Adalah karunia sebagai seorang mukmin mm -hmm. ya iman. Oleh karena itu ya resep nomor satu yang paling harus penting sekali adalah menjaga iman sampai di akhir hayat kita. Mm -hmm. Ya jadi itu penting sekali. Jadi lakukan pendampingan terus, berikan apa namanya bacakan ayat Quran, berikan nasihat, kalau waktunya sholat juga digerakkan untuk sholat dan sebagainya lah. Semampu dia tentunya uh, berikan uh, apa uh, muratal, selesaikan muratal dan sebagainya. Ya itu itu uh, yang untuk menjaga keimanan nih, mm -hmm. ya. Karena kalau dokter sudah mengatakan tidak ada harapan, maka satu-satunya harapan kan kita, kita bersandar pada Allah, Betul. ya ya nah, itu itu satu kemudian uh, usaha lain apa ya saya biasanya itu kalau yang begini ini saya memberikan obat-obatan yang sifatnya umum hmm. jadi pertama adalah berikan air zam zam hmm. ya berikan air zam zam ya Uh, itu secara rutin lah. Berapa Seberapa banyak? Semaunya dia. Hmm. Ya. Di mana dia haus minum? Kasih air zam-zam. Ha -ha, sebisa mungkin. Kemudian yang kedua, ya obat yang sifatnya umum. Habatul Sauda. Jinten hmm. ya, hitam ya. Itu enggak masalah ke penyakit ibu tadi ya? Ya, kita kita begini. Hmm. Karena Rasulullah mengatakan bahawa Habatul Sauda itu adalah obat dari semua penyakit kecuali asam. As asam itu hmm. artinya kematian. Hmm. Ya artinya penyakit yang menghantar kematian itu tidak bisa diobati. Mm -hmm. Ya kan? Tapi karena Rasulullah mengatakan begini, berarti habib Sauda itu obat yang sifatnya sangat umum. Mm -hmm. Ya sudah kita berikan itu dengan berharap berkah dari Rasulullah. Betul. Karena Rasulullah mengajarkan. Dan mengikuti sunnah beliau ini satu keberkahan yang besar, mm -hmm. ya kan? Jadi kita ambil hikmah dari ibadah memberikan yeah. itu ada sebuah nilai pahala. Yeah. Kemudian jangan lupa baca doa, ya kan? Doa Allah robban athibil bas isfi antasafi la shifa illa shifauka shifaan la yuqadiru salkoman. Bacakan doa berikan kepada dia. Air zam-zam, haba tu sauda, madu. Mm -hmm. Ya, Madu adalah satu-satunya obat yang disebut dalam Al-Quran mm -hmm. Ya kan Allah langsung mengatakan bahwa Di dalamnya man, eh, terdapat manfaat uh, Ya kan Untuk manusia ya, Jadi itu adalah obat mm -hmm. Dan itu memang penelitian medis menunjukkan bahawa madu itu khasiatnya besar mm -hmm. Madu, habatul saudah, air zam-zam Dah itu usaha terakhir mm -hmm. Habis itu berdoa yang banyak Ya mm -hmm. Karena saya sering menjelaskan juga sabar itu cirinya ada tiga: hmm. usaha, doa, dan tawakal. Hmm. Usaha dilakukan melalui medis, melalui alternatif, tapi kita harus hati-hati alternatif itu juga banyak yang melenceng. Yang jangan sampai kita uh, malah justru uh, menjauh dari nilai-nilai keimanan dan tauhid ya, hmm. gitu. Jadi itu harus dijaga. Tapi yang tidak apa, apa. Kalau yang disebut alternatif itu seperti model saya ini alternatif juga, juga tidak apa, -apa. Mm -hmm. ya kan. Tapi kalau saya katakan bahawa pengobatan yang kita kembangkan ini bukan pengobatan alternatif, mm -hmm. tapi pengobatan kreatif, mm -hmm. ya. Nah itu. Jadi berikan uh, apa namanya obat yang bisa kita berikan. Kemudian ya setelah usaha yang kedua berdoa yang banyak, okay. doa yang banyak. Dan yang ketiga adalah tawakal. Mm -hmm. Waman ya tawakal Allah, fahu hasbu. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah menjadi pembelanya. Hmm. Pembela mana yang lebih hebat dari Allah? Betul. Tidak ada. Ya, gitu. Baik. <coughs> ya, baik terima kasih. Kemudian <coughs> dari SMS berikutnya dengan Ifat di Cengkareng Pak dokter, apakah ada obat herbal untuk uh, menyembuhkan noda-noda hitam bekas jerawat? Karena noda-noda tersebut susah sekali hilangnya. Ya, yeah. nah ini tergantung sejauh mana. Kalau dia sudah cekung, ya, yeah, ini pengobatannya uh, kalau dengan herbal sulit. Kalau hmm. sudah cekung, jadi harus gimana? Harus dilakukan uh, pengobatan dengan kotor, dengan alat, hmm. ya. Yeah. Dan itu tidak apa, apa. Dulu dokter-dokter Islam juga mengembangkan pengobatan-pengobatan seperti itu. Nah, tapi kalau dia belum cekung hanya hitam hitam aja, ya boleh pakai aja uh, apa namanya lidah buaya, Dagingnya lidah buaya itu, Putih itu ha. uh, dagingnya, ya. Kemudian dicampur dengan uh, timun, ya, uh, di apa namanya di blender, kemudian dipakai untuk masker. Hmm. Dua jam kira-kira dipakai, setelah dua jam dicuci. Hmm. Hmm. Itu insya Allah bisa membantu, tapi itu kalau hanya di permukaan. Tapi kalau sudah cekung itu tidak bisa pakai itu hmm. ya yeah. baik kemudian dari Lisa di Pulau Gadung adik saya 21 tahun sakit gagal ginjal kedua ginjalnya sudah mengecil tapi masih bisa buang air kecil uh, apa cuci darah seminggu dua kali enggak uh, nafsu makan apa obat herbalnya betul pak dokter ya uh, cuci darah yeah, ya betul ha, betul nah, betul ya <tuh> Ya ini masih uh, lagi dua tahun. Iya mungkin dia ada infeksi ginjal yang uh, menjadi kronis kan hmm. akhirnya menjadi terjadi gagal ginjal. Kalau sudah cuci darah ini memang sangat sulit. Boleh aja sih diusahakan tapi jangan meninggalkan cuci darahnya dulu. Hmm. Tetap dilakukan. Uh, uh, jadi uh, biasanya kalau saya kalau yang obat gampangnya nih ya pakai ini apa namanya Uh, labu siam, sayur labu siam itu. Ha -ha. Ya sayur labu siam ya? ya, ukuran sedang itu separuh dipotong di apa namanya peras ya, diperes airnya diminum. Itu setiap malam minum satu uh, setengah labu itu labu siam itu. Nggak ada campuran ya, dok, hanya berasan ya, labu siam. Nggak, cuma itu aja ha -ha. Hmm. setiap malam selama 3 hari nah itu biasanya kan mengeluarkan kalau ada batu dan sebagainya ya dan memperkuat ginjal juga tapi itu tidak boleh banyak-banyak itu hmm. tiga hari aja cukup karena keras ya ya hmm. kalau yang lainnya ramuan-ramuan ya saya ada punya juga ramuan-ramuan tapi saya biasanya melihat tetap melihat sejauh mana ini uh, gagal ginjalnya ini kalau ini kan sudah seminggu dua kali ya yeah. sudah berat kayaknya hmm. nah. ya tapi tetap kita usaha uh, kita lakukan ya baik <tuh> Dari Om uh, um, um Rizad di Pancoran 19 tahun tinggi 168 Obat untuk menghilangkan sakit kepala belakang yeah. Bagaimana Pak Dokter? Sakit kepala belakang ya, Di bekam saja nih. Hmm. <laughs> yeah. <laughs> yeah, Dilakukan bekam Di titik-titik sekitar kepala ya. uh, Kemudian uh, Apa namanya uh, Makan Makan Minum ini apa namanya sirup pala bisa sirop minum sirup pala setiap hmm. malam minumnya hmm. ya itu satu cangkir airnya hangat air hmm. hangat hmm. hmm. sirup pala banyak dijual kok di tempat saya juga ada ya. masih dengan Pak Dokter Alito Hasegaf pengkaji kedokteran Nabi untuk anda ingin berkonsultasi dengan Rumah Sakit Afiat di Limau Cinere Depok konsultasi ke 0217547291 Baik, kemudian e, SMS berikut saya akan bacakan dari e, ibu siapa ini? Oh, enggak ada namanya ya. Oh ya, ibu saya umur 65 tahun, 50 kilo beratnya, 150 cm tingginya. Sakit asam urat dan darah tinggi apa ada obat herbalnya? Lalu buah atau sayur apa yang harus dikonsumsi? Iya. Yeah. E, Asam urat ya, saya sudah, sudah sering juga jelaskan ya, asam urat. Jadi, asam urat ini terutama penyebabnya adalah kurang gerak dan kurang minum air putih. Hmm. Jadi itu perbaiki itu. Gerak yang uh, yang baik, apa, namanya runtin, ya, kemudian minum air putih yang banyak. Itu, itu terutama itu, ya. Hmm. Ini untuk asam urat, ya. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan uh, apa namanya bekam, ya. Nah, bisa dilakukan bekam. Kemudian yang ketiga juga kasih aja uh, apa namanya temu lawak. bisa untuk mengobati. Caranya 3 jari temulawak lawak diiris tipis-tipis ya. Kemudian dimasak dengan 250 cc air sampai tinggal 125. Jadi tinggal setengahnya diminum perut kosong hmm. sebelum makan dari pagi hari. Hmm. Ya, itu insyaallah bisa membantu Darah hmm. tinggi ya kan? Hmm. Nah, ini juga dengan bekam ini. Hmm. Kalau lihat ini kan berat badannya normal ya ibu ini ya. 50 kilo 150 gram. Ah, ya, perlu 6, 6. dilakukan pembekaman. Titik-titiknya itu yang titik standar yaitu titik sunnah kemudian ditambah dengan titik ginjal dan jantung. Hmm. Buah atau sayur apa yang harus dikonsumsi? E, semua sayur boleh e, dengan syarat seimbang. Hmm. Artinya berganti-ganti. Hmm. Karena tiap sayur itu kandungannya kan macam-macam, hmm. ya. Makan aja sayur sayur hijau boleh. Enggak hmm. apa-apa, ya. Baik Oh ya, saya ucapkan selamat sore untuk anda menyimak melalui live streaming di triplew.racefmjakarta.com dan anda anda menyimak melalui radio suara Asafiah AM 792. Kemudian Pak Dokter ini saya fadil di pondok bambu. Eh, begini Pak Dokter saya punya orang tua, beliau berumur 50 tahun, eh, beliau punya penyakit kayak orang kesurupan, sudah diobatin alternatif, tapi sering kambuh. Kalau ada masalah sama keluarga, terus langsung kumat. Gimana caranya untuk mengobati agar enggak kambuh? Iya. Ini harus didiagnosis dulu ini. Mm. Harus diperiksa. Apa karena gangguan jin misalnya, mm. atau uh, gangguan jiwa gitu. Mm. Kalau gangguan jiwa sama gangguan jin kan berbeda. Yeah, yeah. Pendekatannya berbeda. Kemudian juga uh, bagaimanapun uh, memperbanyak mendengarkan apa namanya... Ayat-ayat uh, suci Al-Quran itu akan baik. Kemudian hmm. juga sebagaimana yang uh, dianjurkan oleh Rasul ya, uh, hmm. jangan keluar pada waktu pergantian siang dan malam. Jadi maghrib itu harus di rumah. Betul. Ya, kemudian pagi juga begitu. Hmm. Jadi pada waktu men menjelang terang gitu, hmm. itu jangan keluar. Biasanya itu orang yang uh, ada gangguan-gangguan itu munculnya karena dia pada saat itu dalam keadaan kosong. Gitu. Hmm. Ya. Ya, jadi pada saat pergantian siang dan malam baca Quran diajak baca Quran, ya. Mm -hmm. Kemudian berikan hiburan-hiburan mungkin dia juga sedih hatinya atau bagaimana ada suatu yang dipikiri diajak bicara yang baik, baik mm -hmm. ya, karena namanya orang tua kan, mm -hmm. ya. Ya baik tema, tema kita adalah uh, Al Quran adalah sebagai obat. Jadi nah, bagaimana untuk orang yang membaca Al Quran hanya bahasa Latinnya? Pertanyaan dari Sumidik kemang ini Pak Dokter. Iya. Kalau untuk sementara tidak apa-apa, mm -hmm. tapi tetap harus belajar. Belajar. Nah, belajar mm -hmm. Arabnya ya. Mm -hmm. Karena memang Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab, Betul. ya kita suruh mempelajari bahasa itu untuk uh, apa mempelajari Al-Qur'an. Mm -hmm. nah. Baik. <tuh> Kemudian uh, dari Mas Budi di Tambun, uh, Pak Ustadz setiap bulan puasa khatam Quran 3 sampai 4 kali, di luar mm -hmm. bulan puasa 1 kali setahun. Tapi mata saya semakin rabun. Apakah uh, gak istikomah ini? Lalu uh, apa obat untuk mata ini, Mbak Dokter? Iya. Jadi tentunya begini kan. Tentunya uh, uh, mata rabun itu bukan hanya karena masa uh, <tentu> tidak bisa diselesaikan dengan itu kan. Iya. Cuman uh, mungkin bisa ditambahkan ya. Uh, minum uh, air kunyit, ya. Uh, kemudian uh, tomat. Uh, wortel, Wartel. diselang seling. Hmm. Sehari kunyit, sehari tomat, sehari wortel. I jus ya dok? Iya diperas saja di nah, ya. Kalau kunyit kan tiga jari lah. Hmm. Anotakernya tiga jarinya bapak hmm. ini gitu. Hmm. Yeah. Ya. Kemudian uh, kunyit, uh, kemudian uh, apa namanya tomat ya sehari hmm. tomat, hmm. sehari wortel. Hmm. Wortelnya dicampur dengan uh, jeruk nipis. Hmm. Ya. Satu cangkir jus wortel ditambah dua dua sendok makan Jeruk nipis, itu nanti akan menambah vitamin dan uh, meningkatkan daya tahan tubuh. Hmm. Mungkin juga ada masalah lain gitu loh hmm. di kesehatan dia itu ya harus tetap diatasi. Hmm. Jadi begini kan semua apa apa namanya penyakit orang kalau misalnya hujan-hujanan dia bisa sakit. Iya. Ya itu semua suratullah itu juga Allah yang menakdirkan Betul. gitu loh. Jadi kita tidak boleh Uh, wah saya tawakal ini hujan-hujanan tidak apa-apa saya tawakal nanti ya. kan saya tidak sakit tidak sakit tidak bisa juga tetap usahanya ada sunatullahnya itu Bagi ada payung atau mantel uh, gitu ya. tapi sunatullah itu berada di bawah dari Allah hmm, buktinya Nabi Ibrahim dibakar api apa -apa. dia tidak apa-apa itu kan atas kendali Allah hmm, ya kita berdoa juga sama Allah hmm, ini, di samping usaha hmm, ya yeah. baik kemudian Pak Dokter ini dari enggak ada namanya uh, apakah ada obat tradisional untuk menyembuhkan wasir ya yeah. Nah. Ada. Jadi kalau yang simple di rumah mau dibikin sendiri, ambil aja 50 gram daun sambiloto, mm -hmm. ya daun sambiloto kering, dimasak di dalam uh, 500 cc air sampai air tinggal 250. Kemudian diminum tiap hari minum itu. Mm -hmm. Kalau pahit Ya kan Rasanya masih, pahit sambiloto <laughs> masih madu ya, gitu. Kalau tidak tahan pakai madu boleh Atau beli kapsulnya saja ah, Lebih gampang ah, Kapsul sambiloto Kalau kapsulnya itu berupa ekstrak 3 kali 1 Tapi kalau berupa serbuk 3 kali 2 Itu insya Allah bisa membantu nanti hmm. ya, Tapi kalau misalnya agak parah ya Mesti ada obat-obat ramuan tertentu Saya ada di klinik saya hmm. itu Nah Iya baik kemudian uh, dari Toto di blok M kalau sakit perut melilit <laughs> apa obatnya Iya <laughs> <laughs> iya ini sakit perut melilitnya bisa macam-macam nih ya, uh, bisa afinal, karena sakit asem, ma ya. ya bisa karena sakit ma ya bisa karena uh, penyakit lain misalnya uh, apa namanya disentri dan hmm. sebagainya itu obatnya lain-lain lah ya. jadi kalau memang Uh, begitu ya, ini harus diatur Makannya, jangan lupa Dikunyah 32 kali hmm. Kemudian uh, Setengah jam sebelum makan, itu makan Buah, hmm. nah buah Yang dimakan adalah buah yang mempunyai sifat Dingin, jadi buah yang dingin itu Uh, pucat warnanya Kurang rasanya Banyak airnya hmm. ya, Ini saya sering ulang-ulang ya hmm. Jadi itu diminum eh Dimakan setengah jam sebelum makan makanan pokok hmm. uh, Terus nah, kebiasaan kan, uh, Sekarang kan di, di rumah makan atau dimana kan cuci mulutnya buah Cuci angin. mulutnya buah Akhir, ah, Jadi ini nah, dibalik Mungkin dibalik, ya. ah, khususnya untuk orang yang punya problem pencernaan oh, ini. Ah, ah, ini Kemudian habis makan itu tidak minum air Nanti minum airnya satu jam setelah makan Hmm Ya Ini bisa Insya Allah bisa membantu lah nanti. Kalau melihat begini kan nih sakit perut melilitnya bukan karena penyakit kan? Ini mungkin karena gangguan enzim atau hmm. e, mekanisme pencernaan aja. Ya, ya. ya Jadi Insya Allah dengan itu bisa ada manfaat. Jadi coba aja dulu. Hmm. Baik. <tuh> Kemudian e, Bapak saya sakit pinggang sudah lebih dari satu bulan. E, didiagnosa dokter e, proses ginjal. pembentukan batu ginjal. Apa ya. obatnya? Eh ya, tadi kan sudah. Ya. Oh batu iya, ginjal. Dengan apa yang menggunakan <tuh> itu <tuh> uh, Pak Eko uh, Kenapa saya sabit azan gemetaran Pak Dokter Kenapa ya <tuh> Oh iya <tuh> Nah ini saya tidak tahu ini Kenapa abis <tuh> azan ke gemetaran Apa mungkin karena uh, hatinya Betul-betul merasa syahdu ya? Kalau merasa syahdu Ya Alhamdulillah ya Kan uh, Kan orang yang Mereka uh, apa namanya Menanti-nanti datangnya azan itu hmm. Menanti-nanti datangnya sholat itu kan orang yang utama Tuh. Sikapnya utama ya yeah. Baik, kemudian Ana di hutan kayu umur 22 tahun uh, Eh, dua, dua, 22 tahun yang lalu Bapak saya mengalami gangguan saraf Ada dua penyebab Satu karena shock Dua, dia pernah mendapat amalan dari seseorang, uh, seseorang. Hmm. Uh, Sebab uh, Tadi Wajib diamalkan hmm. semua, tapi diamalkan semua sama beliau uh, sampai saat ini beliau uh, salat, waktu. waktu puasa juga kadang uh, justru apa kadang enggak Tidak ingat, ingat uh, masa, lalu. masa lalu. Solusinya gimana pak Dokter Bisa yeah. enggak dengan terapi? Iya, yeah. dengan terapi Al Quran. Oh Al Quran ya, ya, ha -ha. ya ini uh, mesti konsultasi ini saya rasa. Hmm. Ya, ini bapa ini perlu konsultasi. Untuk mengetahui problem sebenarnya itu apa. Hmm, hmm. Nanti baru kita setelah kita tahu benar, baru kita bisa tetapkan. Oh kalau gitu ini harus begini begini hmm. gitu. Mungkin ada cara-cara uh, yang keliru dalam amalannya juga kita luruskan hmm. nanti hmm, gitu. Ha. Nanti anda bisa kontak saja ke 0217547291 klinik rumah Sehat Aviat. Tempat Pak Dokter Alitohat Segaf ya. Hmm. <Kh> kemudian dari Irina di Depok Pak Dokter saya ingin menanyakan tentang virus Toxoplasma dan Citomegalovirus. Citoh, Citomegalovirusnya. Cito Cito oh, ya ha. betul ya. Obat herbalnya apa nih Pak Dokter? Ya, ini kalau obat herbal ini memang bukan seperti obat kimia. Kalau obat kimia itu misalnya ee, kumannya Staphylococcus obatnya ampicilin misalnya hmm. begitu hmm. ya kan hmm. <laughs> kalau obat uh, apa nehirbel tidak begitu hmm. ya jadi kalau antibiotik Herbal yang paling paling terkenal itu kan uh, ada ekinase ya atau uh, yang gampang itu ya sambiloto sambiloto itu banyak sekali yang bisa disembuhkan dengan sambiloto antibiotik gitu hmm. uh. <tuh> Baik, eh, Pak Dokter, karena waktu tinggal 3 menit eh, Sebagai eh, akhir atau apa yang ditambahkan eh, Tema kita adalah Al-Quran sebagai obat Ya, Pak Dokter, silakan ya. Jadi, eh, seperti tadi juga saya sudah jelaskan Bahwa Al-Quran sebagai obat itu eh, Bukan seperti yang dulu-dulu seringkali orang keliru ya hmm. <tuh> Jadi ditulis, kemudian dibakar <tuh> dicelupkan di air, diminum ya, Bukan begitu, tapi kandungan di dalam Al-Qur'an itu. Mm -hmm. Kalau orang bisa memahami Al-Qur'an, apalagi tahu artinya, kalau belum bisa mempelajari, bahasa Arab, ya mempelajari apa namanya isi dari uh, apa namanya uh, Al-Qur'an itu dengan membaca terjemah-terjemah Latinnya. Mm -hmm. Ya, maka dia akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Mm -hmm. Karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Mm -hmm. Ya oleh karena itu berbahagialah kita yang punya kesempatan cukup untuk membaca Al-Quran mm -hmm. Dan e, bagi mereka yang belum sempat e, Carilah waktu e, untuk membaca Al-Quran secara rutin Insya Allah dengan membaca Al-Quran secara rutin Mempengaruhi status kesehatannya Apalagi mm -hmm. kalau kesehatan itu Gangguan kesehatan akibat penyakit dalam hati mm -hmm. Seperti Al-Quran tadi sudah menyatakan mm -hmm. begitu. Nah. Baik Pak Dokter terima kasih Dan terima yeah. kasih untuk anda yang mengirimkan SMS Ini ada SMS terakhir dari uh, Palembang Mendengarkan melalui, melalui live streaming mohon maaf ya Dan semua sahabat yang uh, berusaha untuk menelpon ke kami Karena waktu tinggal 1 menit untuk menjelang azan maghrib Dan ya. sahabat SFM untuk anda ingin berkonsultasi dengan rumah uh, sehat afiat uh, Di mana klinik Pak Dokter Alitoa Segar uh, Praktek Telepon ke 021-754-7291 Terima kasih Pak Dokter Ya, Insyaallah kita jumpa pada dua pekan hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Alayko, saya Taufik Laham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.